Ya, Muhammad, saya mau Bu ya, mau, saya mau bertanya. Ada yang nanya sama saya begini, Bu ya. Kan orang punya ini punya apa? Punya majikan gitu ya. sendirinya mau ini mau bangun rumah, jadi ditanyain sama majikan tuh, kamu mau bangun rumah tuh eh, apa biayanya punya berapa katanya.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 kalau membantu anda tanpa akad itu gratis aslinya begitu, gratis karena anda berakal, kenapa pakai transmisalnya apa? makanya saya teguyan siapa yang naik becak, tukang becak kok beras, loh. kalau bebas namanya gratis sebab anda bisa transaksi, makanya saya tidak mau naik becak kecuali transaksi dulu berapa sampai sana ada pun bon saya menambah bab lain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 jadi memberi kalau tanpa transaksi itu namanya gratis hadiah. Maka enggak usah ragu tadi pembantu tadi. Apalagi pernah ditanya katanya enggak usah. Berarti sudah halal. Sudah selesai. Dan rumah yang berkah insya Allah. Nah, insya Allah jadi harus gitu dong. Ingat ya naik becak transaksi. Di stasiun kereta api angkat-angkat transaksi. Angkat dulu. Ada orang Anda mau kerja terima orang akat demi keselamatan Anda. Jangan nangang yang. Cuman kadang-kadang niat baik memang terserah terserah. Memang niatnya baik pengin bantu, tapi ada niatnya memang pengin mentong juga ada. Enggak tahu niatnya orang enggak? Ada niat yang baik pengin bantu, dikasih enggak mau beneran. Tapi ada yang kalau orang enggak tahu tempatnya muter dikit kok diam, wah kayak jauh. Pentung ada nah, Ini macam-macam caranya